Innal hamdalillah. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu muhtad <coughs> Wa may yudlil fa lan tajid lahu la wahdahu la syarika lah. فأشهد أن محمداً عبده ورسول الله الذي لا نبي بعده. وقل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم رقيبا. أما Fakhirul hadi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhat pidin azinullahu wa Pada kajian yang lalu kita telah menyinggung satu poin yang berkaitan dengan al-ilaj Ataupun terapi Dalam mengatasi Penyakit utur Poin yang telah kita singgung Yaitu Ta'ahud Ta'ahudul iman wa ta'jididuh Senantiasa Memperbaharui Keimanan Kemudian Poin yang kedua yaitu al ikhlas wat taqwa keikhlasan dan ketakwaan penulis mengatakan kama anna dha'fal ikhlas sababu min sababun min asbabil futur fa innal ikhlas wataahuduhu wat jadiduhu min a'zamil asbab wal wiqayah fil minal futur Sebagaimana lemahnya keikhlasan merupakan salah satu penyebab munculnya, timbulnya, berjangkitnya penyakit putur. Berarti keikhlasan dan senantiasa memperbarui keikhlasan merupakan penyebab utama merupakan penyebab utama bagi seseorang dalam melindungi dirinya dari penyakit futur. Dzalika annal mukhlis almuttaqi yaj'alullahu fi qalbihi nuran wa furqana. Itu dikarenakan karena seorang yang mukhlis dan seorang yang muttaqi yang bertakwa dijadikan Allah di dalam hatinya cahaya dan furqan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al fal ayat, 100, ayat 29, "Wa may yattaqillah yaj'al wa yarzuquhu min haytul la yahtasib." Wa may yattaqillah yaj'al in tattaqullaha yaj'al furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan pada diri kalian furkon, dimana furkon itu merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 22, Awalnya karena majitan fa'hiyinahu, apakah sesuatu yang mati kemudian kami hidupkan dia. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِبِهِ فِي النَّاسِ Lantas kami beri mereka cahaya. Dengan cahaya itu mereka berjalan di, berjalan di antara manusia. كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا Apakah sama seperti orang yang berjalan di kegelapan. Laisa bi kharijim minha dan tidak pernah keluar dari kegelapan tersebut. Di sini Allah Subhanahu membandingkan antara orang yang antara seorang yang muttaqi, seorang yang mukhlis dengan yang sebaliknya, bagaikan orang yang berjalan di di di bawah cahaya dan dengan orang yang berjalan di kegelapan. Tentunya seorang yang berjalan di bawah cahaya dia bisa mengangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang bermanfaat untuk dirinya dan dia dapat menghindari dirinya dari hal-hal yang dapat merusak ataupun memudaratkan dirinya. Itulah ya yang dimaksud dengan furqon. In ta'takulloh ya ja'allakum furqona. Apabila kamu bertakwa kepada Allah maka kamu akan dijadikan pada diri kalian furqona, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. batal. Parekhafidinohu Allah iyyakum. Oleh karena itu, para parekhafidin. Seorang yang bertakwa, seorang yang bertakwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beribadah berdasarkan ilmu yang ada pada dirinya, berdasarkan ilmu nafs dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan orang yang bertakwa. Apabila ada seorang yang beribadah, lantas dia sendiri tidak tahu mengenai posisi ibadahnya tersebut. Apakah ibadahnya ada dasar ataukah tidak. Orang ini, walau bagaimanapun, banyaknya ibadah yang dia lakukan, tapi karena tidak ada landasannya, orang ini tidak dikatakan seorang yang bertakwa. Kemudian, mukhlis seorang ikhlas. Kita sering singgung, mungkin antum juga sering sekali mendengar hadis ini yaitu terutama pada bulan Ramadan. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, man imanan wa ihtisaban, ghufir lahu Barang siapa yang berpuasa dikarenakan keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan Barang siapa yang uh, melakukan qiyam pada bulan Ramadan. Karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang dikatakan. Barang siapa yang menuntut ilmu. Di mana ilmu tersebut. Uh, harus dituntut. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Namun dia menuntut ilmu tersebut dikarenakan mengharapkan hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian maka orang ini kata Rasulullah tidak mendapatkan tidak mencium bau surga. Paraikhofuddin rahimallahu iyyakum ya. Oleh karena itu, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas dalam beramal ya, dia akan mampu mempertahankan uh, dirinya dalam konsistensinya dalam melaksanakan amalan tersebut beda dengan orang yang tidak ikhlas contohnya saja misalnya orang yang sedang melakukan tolabel ilmi ikut pengajian ngaji ada sebagian oknum dia ngaji dikarenakan dikarenakan apa namanya dikarenakan dia lihat pengajian tersebut ramai jadi dikarenakan ramainya saja. Kalau enggak ramai enggak enak ngajinya. Kalau enggak ramai enggak enak. Oleh karena itu ketika majelis yang ramai tadi sudah semakin sedikit, maka otomatis dia akan meninggalkan pengajian tersebut. Jadi keikutsertaannya dalam sebuah majelis taklim bukan dikarenakan ilmu yang ingin dia dapati, namun dikarenakan ramai dan sedikitnya orang yang mengikuti pengajian tersebut. Adamikian nah, para ikhwasiddin ahnallahu iyakum atau dia ikut pengajian supaya dikatakan orang salafi. Sebab kalau enggak ikut ngaji di di apa namanya? dikhawatirkan kesalafiannya misalnya ini. Jadi dikarenakan takut dengan orang, dikarenakan agar orang menilai dia itu salafi. Ada juga yang seperti ini. Jadi bukan Antusiasnya dalam mendapatkan ilmu, bukan antusiasnya dalam mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika ketika ada orang yang mengatakan kamu nggak salafi, kamu nggak ahli sunnah, nggak ada yang mengakui dia maka semerta merta dia pun surut dalam menuntut ilmu. Atau ikut ngaji karena ingin mencari jodoh. Ketika sudah ngaji bertahun-tahun nggak dapat juga jodohnya akhirnya tinggalkanlah majelis tersebut. Dikarenakan masalah-masalah dunia. Para yang khafidin, ada yang mengikut ngaji. Semangat awalnya ngaji. ya. Ngaji kerana apa? Karena awalnya ada dapat bantuan dari pengajian tersebut. Ketika tidak ada lagi bantuan, dia pun surut. Nah, demikian. Jadi masalah-masalah atifiyah. Masalah-masalah perasaan. Bukan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para yang Rahimunallahu wa iya'kum. Oleh karena itu, orang-orang ya, yang tidak mukhlis, ketika target ataupun niat utamanya, niatannya tidak tercapai, maka dia pun akan mengalami penyakit futur. Di mana pada kajian lautlah kita bahas, orang yang terkena penyakit futur itu bisa jadi, dia akan meninggalkan amalan tersebut secara keseluruhan, atau dia mungkin kembali, namun tidak seperti sedia kala, atau dia dapat mengembalikan semangatnya seperti semula, kesehatan hatinya seperti semula. Orang-orang ya? nah, yang tidak sehat, terkena penyakit futur dan akhirnya berjangkit dengan sangat kronis pada dirinya, hingga meninggalkan ketaatan-ketaatan secara keseluruhan. Orang ini berarti telah berjangkit penyakit futur yang sangat kronis perlu diobati. Para hafizin rahimallahu wa iyakum. Oleh karena itu perhatikan saja yang tadinya ngaji, orang yang sering mengaji, sering menuntut ilmu, bagaimanapun penampilan dia akan berbeda. Sikap dia akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Ketika yang tadinya dia sudah berbeda, lantas dia tidak mengaji lagi, dia tidak lagi menuntut ilmu, apakah melalui pengajian, apakah membaca buku, apakah melalui internet, apakah melalui kaset-kaset atau apa saja, ya terkadang orang tidak sempat menghadiri majlis taklim misalnya dia hanya bisa apa namanya mengakses melalui internet atau dia hanya bisa mendengar dengan dari rekaman-rekaman yang dia titipkan misalnya atau dia hanya bisa melalui membaca baca buku ketika orang sudah meninggalkan talablul ilmi pasti penampilannya akan berbeda dibandingkan sebelumnya Padahal kafir dinahmanallah ya kumolek karena itu ikhlas ketika seorang solat ikhlas kiamulail ikhlas maka orang ini akan, akan tetap konsisten dalam peribadatannya dan tidak terpengaruh dengan orang-orang lain. Contohnya saja kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ya melakukan solat taraweh itu pada awal-awal Ramadan. Mengapa demikian? Karena memang ramai. ya Karena memang waktu-waktu sepuluh -waktu yang awal ini ataupun seminggu yang pertama itu memang kaum muslimin sangat antusias menghadiri masjid. Dan ramai. Dan orang itu suka dengan yang meriah-meriah. Suka dengan yang ramai-ramai. Ketika orang tidak lagi ramai, maka yang lain pun yang tadinya datang ke masjid, sholat terawek, ya mulil. Karena ramainya, ketika tidak lagi ramai, dia pun akan Mengikuti orang-orang keramaian. Dan malah meramaikan diri lagi masjid. Yang diramaikan adalah mol-mol, pasar-pasar. Itu akan semakin ramai. Jadi mengikuti arus. ya Yang begini-begini senang ataupun mudah terkena penyakit futur. Karena apa? Kisah ikhlas. Makanya kata Allah, mengkoma ramadhanan imanan wahtisaban Wafirallahu ma taqaddama min Barang siapa yang mendirikan kiamulail pada bulan Ramadan, imanan karena keimanan, wahtisaban dikarenakan mengharapkan ridha Allah, wafirallahu ma taqaddama diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah orang yang muttaqi, seorang yang ikhlas, yang ikhlas dan seorang yang bertakwa, ya. Mereka akan terhindar dari penyakit utur Setan saja mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersumpah untuk menyesatkan umat Bani Adam. Bersumpah untuk menyesatkan umat manusia. Dia akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Berusaha dengan sekuat tenaganya, dengan segala upayanya untuk menyesatkan. Namun apa di akhir dikatakan illa ibadakamul mukhlasin. Ya Allah Kecuali hamba-hambaMu yang ikhlas, hamba yang ikhlas itu sulit untuk digoda oleh syaitan. Hamba-hamba ya? yang ikhlas sangat sulit bagi syaitan untuk menggoyahkannya. Karena apa? Karena dia dasari ibadah yang dia lakukan dengan keikhlasan. Oleh karena itu, para hafidin dengan memperbarui keikhlasan itu artinya kita membentengi diri kita dari penyakit putur. karena ikhlas itu tidak monoton ketika hari ini kita ikhlas besok belum tentu kita ikhlas kemarin kita ikhlas hari ini belum tentu ikhlas oleh karena itu keikhlasan itu perlu perjuangan terus-menerus diperbaharui terus-menerus di, di apa namanya dipermak terus-menerus di diusahakan di e, kestabilannya Jangankan hari ini dan hari esok. Dalam melakukan suatu ibadah, bisa saja diawali dengan keikhlasan ketika di pertengahan ibadah muncul perasaan-perasaan ria. Menghilangi ataupun mengurangi keikhlasannya. Ma'asyarul muslimin, rahimahullah wa'iyyakum. Misalnya, seorang anak lajang. Begitu. Rajin ngaji. Udah, rajin ngaji kemudian ada yang mengatakan anak itu rajin ya udah, anak itu rajin ya anak siapa sih? udah kebetulan yang menyatakan ini misal, menyatakan ini punya anak gadis kan goyah ini bisa goyah karena sifat manusia itu sedikit banyaknya pasti suka dipuji sejelek apanya orang sejelek apapun orang gak akan mau dia dikatakan kamu itu jelek ya Sejelek apapun. Walaupun dia tahu hidungnya pesek, pasti dia gak suka dikatakan, hidung kamu kok pesek? Begitu. Maunya ya maklum-maklum saja, udah pesek, gak usah dibilang-bilang. gitulah kira-kira. Itulah manusia. Demikian juga, dia senang dipuji. Padahal tadinya dia ikhlas. Namun dikarenakan ada yang perhatian, ah, maka yang kedepannya mulailah berkurang keikhlasannya. Kenapa? Karena ada keinginan-keinginan di Dipuji kemarin yang puji itu gimana sih sebetulnya anda punya ada gadis, soalnya begitu. Pada kalau tidak, mungkin anda pernah membaca kitab uh, Talbiyul Iblis, ya Talbiyul Iblis, di mana ketika seseorang melihat ada pohon kayu yang disembah-sembah orang, maka dia pun mengambil kampaknya ingin menebang ini pohon. Di tengah jalan dia bertemu dengan setan. Mau kemana? Mau nebang itu pohon. Orang ini melakukan kesirikan. Enggak bisa. Akhirnya bergulat. Menang dia. Setelah menang, apa kata setan? Udah lagi gini aja. Kamu gak usah tebang pohon itu. Nanti setiap pagi di bawah bantalmu itu ada duit. Gimana? Nego. Jadi bukan nego politik saja. Negosiatannya. ada negosiasi boleh juga, begitu. Oda berlangsung beberapa hari, beberapa hari atau seminggu atau dua minggu. Tiba satu saat pada pagi harinya ketika dia buka bantalnya dia angkat bantal enggak ketemu apa-apa. Muncul kembali diambil asa perang. Kampanya tadi diasa, mau ngapain? Mau mau menebang itu pohon. Setengah jalan jumpangan setan, mau ngapain? Menembang itu pohon. Oh, enggak bisa. Begulat, kalah kali ini dia kalah. Mengapa yang pertama dia menang, yang kedua dia kalah? Karena yang kedua dia dia kalah yang kedua, karena dia marahnya itu karena enggak ada lagi duit di bawah. Bantal bukan dikarenakan ingin membasmi kesyirikan. Nah, demikian para kafirin. wa ayyakum. Seorang dai. Awal-awalnya mungkin mukhlis. Ikhlas dia. Tapi karena sudah terbiasa dengan amplop. Kali-kali gak dikasih amplop. Uh, gak tau hujan-hujan. <gitulah> gitu. Mereka itu manusia. Sebagaimana antum juga manusia. Makanya para ya. Makanya keikhlasan itu tetap harus dibangun. Diusahakan untuk diikhlaskan. Perlu perjuangan. Siapapun orangnya selagi dia masih manusia, dia harus berusaha memperbaharui keikhlasannya. Seorang kenaziran masjid misalnya, awal-awalnya dia mungkin berusaha berjuang untuk memakmurkan masjid. Ketika masjid sudah mulai megah, mulai kokoh, kemudian muncul bisikan-bisikan setan. Kalau enggak bapak enggak kayak gini masjid. Nah, begitu. Kalau enggak karena bapak enggak kayak gini masjid semenjak bapak jadi BKM lah maka begini masjid. Ia juga ya. Ah, ha, muncul. Ya, padahal awalnya ikhlas. Ya, padahal diawali oleh keikhlasan. Namun di perjalanan perbuatan ataupun amal tersebut setan berusaha. Ya, setan berusaha untuk mengurangi, kalau bisa membatalkan nilai amal tersebut. Jadi setan para khawifin, kalau dia tidak bisa menghalangi satu perbuatan dia akan dia akan apa namanya rusak amalan tersebut atau minimal dia kurangi nilai amalan tersebut. Dia enggak mau sempurna, kalaupun enggak bisa dihalangi minimal harus dikurangi nilainya. Ademikan nah, para kafidin, rohimunyallaahu ayyakum. Kemudian apa lagi tasfiyatul qulub membersihkan hati. Memang masalah membersihkan hati ini masalah yang apa namanya, uh, banyak sangkut pautnya terhadap amalan-amalan seseorang. ya Banyak sangkut pautnya dengan kelapangan dada seseorang. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Rasulullah Tentang satu nikmat yang besar Apa kata Allah? Alam nasroh Lakasodroh Alam nasroh Lakasodroh Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Para Ya Khafiddin Kelapangan hati Ini merupakan satu anugerah Yang sangat tinggi Orang yang tidak punya hati lapang. Seberapapun luas rumahnya. Maka akan terasa sempit. Orang yang punya. Uh, orang yang tidak punya hati lapang. Seberapapun kayanya. Maka kekayaannya tersebut. Akan terasa selalu tidak cukup. Namun. Seberapapun, orang yang punya hati lapang, kesempit apapun rumahnya, maka dia akan terasa, terasa lapang. Percuma rumah kita lebar, tapi hati kita sempit. Ya. Percuma harta kekayaan kita menumpuk, namun hati kita ternyata miskin. Orang yang kaya raya dan hatinya miskin, orang inilah yang tidak pernah bahagia di dunia. Orang inilah akan merasa selalu tidak cukup. Dan kalau dia tidak sabar, maka dia akan mencari jalur-jalur untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena apa? Hatinya sempit. Mungkin orang melihat, wah, orang ini enak sekali lah. Kenapa? Dia pakai kendaraan berkilat. Rumahnya bertingkat-tingkat. Begitu. Kemudian istrinya empat. Apalagi? Pokoknya yang lat-lat lah. Parayahovidin. Namun kalau tidak dibarengi dengan hati yang lapang, maka semua yang ada di hadapan kita terasa sempit. Berapa banyak problem yang yang problem yang kecil terasa menjadi problem yang sangat besar dikarenakan hati yang sempit. Dan berapa banyak problem yang besar terlihat kecil dikarenakan hati yang lapang. Jadi kelapangan hati ini merupakan modal yang sangat besar sekali dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Alam Alhamdulillah. Kata Allah, Ya Muhammad, bukankah kamu kami sudah melapangkan hatimu? Allah Subhanahu Wa Taala memberi, uh, mensifatkan karakter ataupun merisifat orang uh, penduduk surga dengan Wanazah nama fi sudur himin gilin. Dan kami cabut di hati penduduk surga itu gilin rasa iri, rasa dengki, rasa tidak puas dengan sesama. Rasulullah mengumpamakan meng bahawasanya penduduk surga itu seperti hati mereka, seperti hati satu orang. Seperti kita punya hati satu. Sudah. Ya sudah kan, tidak mungkin kita iri dengan diri sendiri. Apa? Ah, ini tangan tangan kanan kok di sini ya? Kok tangannya kok besar-besar ataupun tangan enggak ada iri kan? Ah, kamu pun tangan kanan? Ah, kamu pun tangan kiri kan enggak ada. Kecolongan gila saja yang begitu. Ketika tangan kanan sakit, tangan kiri terasa. Kan enggak ada kaki. Iri kali dengan tangan. Masa kita aja yang di bawah, dia di atas. sekali, -sekali kamu lah yang di bawah, kami yang di atas. Kemudian jalannya dengan tangan. Enggak ada. Satu hati, karena pengandilan satu hati. Demikianlah nanti penduduk surga. Ya. Jangan dikira yang sudah mendapat Firdaus, enak kali orang ini. Tinggi-tinggi tempatnya. Begitulah kira-kira. Nggak ada perhatian ke sana. ya Nggak ada. Yang namanya manusia akan mendapatkan surga bertingkat-tingkat. Tentunya, tingkat yang lebih tinggi itu lebih istimewa dibandingkan tingkat di bawahnya. Namun jangan dikira seperti kita di dunia. Ya. Iri sekali, kepingin, rasa ah begitu tidak ada, ya sudah sama-sama maklum. Wajah Allah mafiy, wanazakna fi sudurin, min gilin. Akan kami cabut dalam hati mereka gilin, rasa iri, dengki dan lain-lainnya. Itu penduduk surga. Kenapa? Hati mereka sudah lapang, ya. Hati mereka sudah lapang. Kemudian Allah juga memuji orang-orang mukmin dan menyatakan karena mereka itu menyatakan dalam doanya wala taj'al fi qulubina ghillalan lilladheena aamanu ya Allah janganlah engkau jadikan hati kami ghillalan lilladheena aamanu iri dengki terhadap orang-orang yang beriman demikian para ikhwah fillah rahimanallahu wa iyyakum jadi kelapangan hati ya itu merupakan modal yang sangat besar bagi kita dalam menghadapi kehidupan sesusah-susahnya yang namanya ekonomi ya Sesusah-susahnya ekonomi. Susah itu kan letaknya di dalam hati. Ya? Kita itu merasa susah karena kan melihat orang yang di atas. Kita susah naik sepeda. Karena apa? Hari-hari kita lihat orang yang naik sepeda motor. Coba kita lihat orang yang punya sepeda. Pasti saya kira saya yakin tidak sangat susah. Kita naik sepeda engkol. Kemudian hujan-hujan. Datang uh, disalip mobil teranu misalnya. Masuk, masuk lubang. Di lubang itu ada air. Airnya keciprat kita. Enak sekali orang kaya ini begitu. Ya, itu dikarenakan apa dikarenakan melihat ke atas. Seandainya dia hidup di tempat orang-orang yang kelaparan, naik sepeda engkol itu hasil sudah paling kaya kan. Wah, kenapa Gak makan? Kita masih makan, masih naik sepeda. Begitu. Itu kan dikarenakan ada orang atas. Demikian. Dan jangan antum kira orang atas itu merasa cukup. Dia akan lihat lagi. orang Sudah punya mobil 10. Dia... Itu kok punya jet dia. Hah begitu. Entah ngapain punya jet kan begitu. Punya pesawat dia enak. udah pakai pakai helikopter begitu. Tidak selesai-selesai yang namanya kehidupan. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya tidak lapang. Syukuri saja. Ketika kita bersyukur. Dan kita berusaha untuk berbuat lebih baik. Dan lebih baik untuk keluarga kita. Insya Allah, ya Allah pasti akan beri ke lapangan. Dan jangan terlalu lihat, banyak lihat ke atas, kita banding-bandingkan. Sehingga kita menghilangkan perasaan syukur. ya Menghilangkan rasa syukur kita. Karena bagaimanapun yang namanya di atas itu selalu aja ada. Seberapapun kaya kita, pasti ada yang lebih kaya lagi. Orang-orang yang kaya, kata yang kaya, akan merasa yang lebih di atas lagi. Oleh karena itu, para ulama-ulama salaf terdahulu pernah mengatakan, Seandainya anak-anak bangsawan dan anak-anak raja itu tahu apa yang kita rasakan, niscaya mereka akan iri kepada kita. Padahal mereka orang-orang jet set kita katakan, orang-orang miliuner, anak-anak konglomerat ya, yang berada di bawah melimpahan harta, sementara kita enggak, tapi kita gembira, kita senang, hati kita lapang. Mereka walaupun melimpah harta, namun mereka merasa dunia itu sempit. Alam nasrallah kaso drom, bukankah hatimu sudah kami lapangkan kata Allah Subhanahuwataala. Kemudian Allah Subhanahuwataala membandingkan antara hati orang yang mukmin dan hati orang yang kafir dalam satu ayat, yaitu Al-An'am ayat 125. Pameyuridillah ayahadiyah syro sodrohulil Islam. Barang siapa yang ingin yang diinginkan Allah untuk mendapatkan hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah akan melapangkan Allah akan melapangkan dadanya dalam Islam. Wa may yurid ayyidullah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'aduf yas'aduf yas'aduf fis sama'. Dan barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, Allah akan jadikan hatinya, dadanya menjadi sempit seperti orang yang sedang mendaki. Mendaki naik ke langit. Coba perhatikan. Ketika kita naik mendaki gunung. Apa yang kita rasakan? Sesak. Ya. Sengal. Baru tiga langkah sengal. Susah. Beda dengan jalan menurun. Begitulah sesak dadanya orang yang diserahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang yang diberi hidayah. Semua terasa lapar ya, yasrah sadrahu. Dilapangkan dadanya. Para khafidina nahnu lillaahi iyyakum, ya. Oleh karena itu, ya, ketika orang yang merasa susah sekali dengan Islam, semakin banyak belajar, semakin banyak yang salah. Semakin banyak yang enggak boleh. Jadi merasa sempit dengan dengan Islam. Kalau dulu dia mungkin melakukan apa saja yang dia kehendaki, tidak ada larangan. Dan di samping itu dia juga enggak tahu. Kemudian ingin belajar Islam. Setelah ngaji belajar, eh ini salah, itu salah, ini haram, ini bid'ah. Banyak sekali yang dilarang. Akhirnya terkena penyakit futur. Ditinggalkanlah itu semua. Semakin belajar, semakin susah hidup katanya. Semakin belajar, semakin banyak yang gak boleh. Meningan gak usah belajar. Jadi boleh semua. Para Pariqafidin, wa'alaikum, merasa sesak dengan... Dengan Islam. Ya. Merasa sesak dengan Islam. Para khafid din. Rahiman Allah wa iya'kum. Kalau kita lihat para sahabat. Para pejuang-pejuang Islam. Mengapa mereka. Sampai. Bisa. Mempertaruhkan nyawanya. Untuk mempertahankan akhidahnya. Itu dikarenakan kelapangan dada. Kelapangan dada. Sampai nyawa pun tidak ada Masalah. Nyawa pun dipertaruhkan. Demi akidah. Demi mentauhikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kelapangan dada. Tapi coba orang yang hatinya sempit. Diteror dikit. Sudah lambailah dia. Diancam sedikit Dia pun akan akan surut langkahnya. Nah, demikian para ikhwasuddin. Rahiman ya Allah wa iyakum. Makanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mensifatkan orang-orang yang datang menghadap. Allah dengan selamat dalam surah Saffat ayat 84 ilman atau Allah bekal Salim kecuali mereka-mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan dalam surah Saffat ya dalam surah Saffat juga disebutkan tentang Nabi Ibrahim irja Rabbahu bekal bin Salim ketika dia mendatangi Allah dengan hati yang lapang dengan hati yang bersih jadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih saja yang bahagia ketika ketika uh, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala <tik> para khofi din rahimallahu iyyakum wa mimma yusahimu fi tasfiyatul qulub watanqiyatuha minad daga'in mayali di antara hal-hal yang dapat membersihkan dan mensucikan hati dari kotoran-kotoran pertama istimraru silatu bainana fi haqlid da'wati ila yaitu mempererat hubungan di antara orang di antara para duat para dai karena terkadang sepertinya arena dakwah ini seperti apa namanya sudah seperti kompetisi mereka yang berdakwah pada bid'ah dengan dengan cara dan dengan taktik mereka dari mulai cara-cara yang sehalus-halusnya sampai dengan cara yang sekasar-kasarnya ya dengan cara menghasut sampai dengan cara mensikut langsung itu semua mereka lakukan oleh karena itu para ekofidin Di antara para du'at ahli sunnah harus merapatkan saf harus senantiasa melakukan silaturahmi. Kalau tidak akan muncul bisikan-bisikan. Apalagi ya, apalagi dakwah al jamaah yang berkaitan dengan masalah ibadah itu pasti akan berbeda. Pasti akan ada perbedaan. Ditambah lagi diantara antara itu ada yang provokator. Ustaz, ulun ustaz bagaimana pendapat ini? Gini-gini kata ustaz tuh begini, ustaz. Halo ustaz itu. Oh iya, ustaz itu bilang salah sampaikan Ustaz kata Ustaz itu Ustaz Talah Berantemlah tuh Ustaz begitu Kata Ustaz itu apa yang Ustaz katakan itu, bid -ah, lho, Ustadz. tuh bid'ah lho Ustaz Tuh Ustaz bid'ah Ustaznya pun Ustaz masih muda kan begitu Iya Kalau saya bid'ah dia lebih bid'ah lagi Sudah <laughs> udah ramillah jadinya Dia adu oleh para mad'u u. Ada yang seperti ini Ya karena mad'u itu kadang-kadang secara -kadang ter enggak langsung ada provokator ada juga yang sengaja ya, Ada yang sengaja Kata kata ustadz pulan gini gini. Nah, kalau sudah kata Ustaz pulan gini gini, kalau enggak ditanggapi dengan arif, maka akan akan terjadi kerenggangan antara para dai. Adem nah, para ekosidin. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Iltimasul azhar. Hamlun nas ala ahsanil mahamil. Wadafi say'ah bil hasanat. Mencari uzur uzur. Misalnya ada teman kita nggak sholat zuhur, nggak sholat subuh, maka kita harus cari uzur jangan malas sekali, sholat, sholat subuh nggak mau, nggak teman katanya salapi, nah, begitu, kita harus cari uzur. Oh mungkin sakit perut dia, begitu azan sakit perut, begitu. Iya tapi memang tiga hari begitu, ya bilin saja memang tiga hari, memang nggak boleh tiga hari sakit perut, nah, begitu. Karena ada jenis orang begitu azan sakit perut begitu ada yang sakit perut ada yang seperti itu ya proses memang apa nih memang proses waktunya dia pembuangan ada yang seperti itu makanya kalau tidak kita sikapi dengan dengan hati yang lapang mencari uzur maka kita itu jengkel saja bawaannya dianya santai-santai saja kita jengkel gitu ya kalau dia santai-santai saja misalnya kita sakit nggak ada yang jenguk udah coba tidak di di sikapin hati yang lapang. Katanya hakul muslim alal muslim, aku sakit enggak ada yang jenguk. Enggak ngumpul-ngumpul dana pula itu. Hah? Akhirnya apa? Udah lah enggak usah ngaji mana? Lah. Ada mikir. Akhirnya enggak ngaji. Coba cari uzur. Oh, mungkin mereka sibuk, mungkin begini, Hah? akhirnya padahal yang lain-lain tenang-tenang saja, kita sibuk sendiri. Tuh kan. Apa namanya? Kita sibuk sendiri, dongkol sendiri, orang lain tidak tahu. Demikian. Atau apa lagi? Ya, Antum cari sendirilah, contoh-contohnya. Banyak sekali para ikhafidin, wa'amu'allahu wa'iyyakum. Dan itu, kalau Antum sebagai da'i, banyak permasalahan yang terjadi. Di mana adanya su'zon di antara dua orang ikhwah, di mana yang satu bersu'zon, yang satu tidak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba dia benci saja dengan si B. Si B tidak tahu kenapa dia benci. Jadi ketika nengok Sib, dongkol aja bawaannya. Sib terangnya santai aja. Coba, apa kah sakit orang ini seperti ini? Begitu nengok Sub, si sakit hatinya. Begitu nengok si Sib, sakit hatinya. Oda, tiga minggu kayak gini, bisa mati orang seperti ini. Meninggal yang tidak tahu apa sebab-masababnya. Ada demikian, ya. Oh mungkin Sib salah. Ya, kesalahan itu kan belum tahu Sib itu tahu atau tidak. Ada demikian pada COVID ini, Alhamdulillahiyakum, ya. Dalam hadis Bukhari, ada disebutkan, ketika Rasulullah SAW mengunjungi sebuah rumah sahabat, seluruh sahabat yang ada di sekitar rumah itu datang, kecuali satu orang. Apa kata sahabat yang lain? Oh, dia itu sudah munafik ya Rasulullah. ya Kata kata para sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah, jangan begitu. Bukankah dia beriman dengan Allah, dengan Allah dan hari akhirat? Bukankah dia, dia beriman dengan Allah dan Rasulnya? Ya Rasulullah, ya sudah. Begitu. Pada Covidinak Allah Ia kok, makanya, ya, apa namanya, menjadikan hati uh, itu lapang, ini masalahnya itu perlu perjuangan juga, ya perlu, perlu perjuangan, ya perlu perjuangan, karena yang namanya setan tetap saja ingin agar hati kita dongkol, untuk merusak ukuah diantara kaum muslimin, untuk merusak apa saja yang jelas dia ingin merenggangkan diantara antara persahabatan kaum muslimin. Oleh karena itu kita biasakan untuk mencari uzur. Ya. Misalnya kita ketemu seorang ikhwan lagi nengok-nengok CD, CD yang dijual-jual itu. Jangan, cak. jangan apa? Bersulzon. tuh. Cari CD tuh. Situ ada musik tuh cari CD. Ademikian, sozonnya saja. Padahal dia dia mungkin cari CD yang di edukasi, yang pendidikan untuk anaknya kan begitu, bisa saja dicari oh, ini ya. namun posisi dia di situ dia tanggapi dengan apa namanya, dengan uh, dengan su'zon nah demikian ya. atau orang ini kok sikit-sikit masbuk saja kalau sholat, katanya salapi, nah begitu akhirnya apa tidak enak dengan orang yang masbuk yang masbuk tenang-tenang saja Ya. Dia juga kan menasihati. mengenali dia bertanya, hanya dongkol saja katanya sama salapi. Ah, itu saja. Akhirnya dia tak suka dengan orang ini. Sementara yang dia tiosanya tenang-tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini tenang-tenang saja. Makanya para ekafidin ashhallahu alaihi wasallam kita harus banyak-banyak mencari udzur. Jangan cepat-cepat, jangan bergegas melakukan apa namanya memberikan kesimpulan yang buruk ataupun dikatakan suk karena itu merupakan apa namanya modal kita untuk tenang ya, modal kita untuk tenang coba misalnya kita pakai sendal ke masjid sendal kita agak bagus sendal sualu begitu ya kemudian dipakai oleh orang lain dengan tetangga kita tahu di pagar oh sendal kita di situ yang tinggal yang buruk yang hampir putus talenya misalnya. Nah, coba kita tanggapi ini dengan cara yang buruk. Kebetulan maling tetangganya, awas nanti. Ya. Lain kali ketika dia datang ke rumah, hati-hati. Oh, Karena apa? Sudah dicap sebagai pe pencuri. Eh, besok-besoknya minta maaf, aduh, ini saya tadi salah ambil. Coba, udah bersangka buruk dengan tetangga, dengan orang lain, dengan kaum muslimin yang lain. Ya. Sudah kita satu hari dua hari sudah jengkel dengan dia, ternyata dia lupa salah, silap. Akhirnya gimana coba? Berapa energi sudah terbuang buat jengkel? Hari-hari Kecuali hal tersebut berkaitan dengan apa namanya? butuh langsung atau hal-hal yang memang butuh klarifikasi. Sudah. Jadi para ikhwahuddin, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ijtani bukasirum minadhon. Udahlah apa namanya uh, jauh-jauhilah masalah-masalah apa namanya uh, ber, ber, berburuk sangka. Sangka-sangka itu -sangka enggak usah pakai sangka-sangka. Demikian para Khofidin rahimani Allah wa iyyakum. Dan ini antum bisa buat apa namanya misal-misalnya yang lain. Dan ini banyak mungkin terjadi pada diri kita, mungkin terjadi pada orang lain, ya. Terkadang bisikan-bisikan seperti itu ada. Ya, bisikan-bisikan seperti itu ada. Kemudian para Khawidin, al-musarahatu bainal muslim wa ikhwanihi. Wa adamul istimta, adu istima' ilal aqawil wal wasy Adanya apa namanya? keterbukaan di antara kaum muslimin tidak mendengar katanya-katanya. Ya, tidak mendengar katanya-katanya. Kata bapak itu begini, iya betul. Kata-katanya saja. Jadi katanya-katanya. Eh, katanya begini ya? Ah, enggak. Enggak katanya begitu. Saya dengar juga begini, enggak ah, begini. Akhirnya ah, berantem. Hanya berdasarkan katanya-katanya. Ya. Nah, demikian para COVID-19. Jadi, kalau ada berita, ya harus ada keterbukaan. begitu. Harus ada keterbukaan. Eh, apa saja permasalahannya? Harus melakukan, harus diadakan keterbukaan. Nah, demikian Karena kalau kita ikuti katanya-katanya Itu bisa melebar Bisa melebar Contohnya saja Ini yang terjadi masalahnya Satu informasi Seorang guru Berkata kepada muridnya Eh, telinga kamu kok teleran nah, Teleran Keluar apa namanya Cairan Udah. Didengar oleh orang lain. Orang lain menyampaikan kepada orang tua si murid. Kata si guru, kamu ini kok teleran aja. Tuh berubah. Berubah bahasanya. Akhirnya si orang tua gak suka dengan murid. Guru, gak suka guru. Kenapa? Karena kata, kata apa namanya. Dia me, dia me, melihat si guru ini kok sepele kali kan anaknya. Mengata-ngatai teleran. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Padahal si guru mengatakan... Eh, kamu tuh kok teliran ya? Itu artinya supaya di, di, di taruh kapas dan segala macam. Namun ketika apa namanya redaksinya sudah berubah, ya dengan intonasi yang berbeda, tentu maknanya sudah berbeda. Akhirnya mulai ketidakenakan antara wali murid dengan guru. Setelah diklarifikasi, rupanya yang salah orang yang membawa berita. Nah, demikian. Makanya hati-hati. Ya hati-hati dalam masalah kata-kata, katanya-katanya. Kita harus apa namanya sering melakukan klarifikasi jika ada hal-hal yang kita membuat tidak enak. Tanyakan saja langsung pada orangnya, demikian. Sehingga masalah apa masalahnya menjadi berkembang dengan yang sebenarnya masalahnya nggak perlu dikembangkan. Nah demikian para kafirin. Wassalamualaikum. Kemudian gur daimanan kisah-kisah sahabat yang syahid lahu sallam bil jannah. sering mengingat kisah seorang sahabat yang disebut Rasulullah penghuni surga. Mungkin uh, antum pernah mendengar kisah seorang sahabat uh, di mana uh, hadis ini diriwayatkan oleh Ammar bin Ab Abdullah bin Ammar, bukan Abdullah bin Umar ya, Abdul bin Ammar. Ketika Abdullah bin Ammar ketika Abdullah bin Ammar uh, berada di majlis Rasulullah bersama para sahabat yang lain Kata Rasulullah sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Tak berapa lama kemudian datanglah seorang laki-laki. Sambil menenteng sendalnya masuk dalam masjid. Dah. Besoknya begitu. Sebentar lagi akan masuk seorang pemuda penghuni surga. Ternyata yang masuk idiyah juga. Sampai tiga kali. Tiga hari. Begitu. oh dia. Akhirnya Abdullah bin Umar bin Amar menyelidiki ke rumahnya. Dia datang ke rumah. Uh, pemuda ini, laki-laki ini dan berkata aku sedang bertengkar dengan ayahku tolong saya diberi penginapan diizinkan nginap, 3 hari diselidikilah, ngapain saja orang ini kok sampai dikatakan Rasulullah sampai 3 kali dia itu penduduk surga apa yang dia lakukan Amalan apa yang dia yang dia dilaksanakan di rumahnya selidik punya selidik tak ada apa-apa biasa-biasa saja jadi ketika dia mau pamit Barulah dia terus terang sebenarnya saya itu nggak bertengkar dan sebenarnya Rasulullah mengatakan begini dan begitu tentang kamu jadi saya ingin menyelidiki apa yang kamu lakukan di rumah kata laki-laki itu iya ya seperti yang kamu lihat nggak ada istimewa oh kalau begitu ya mudahlah masuk surga begitu ya kalau begini aku juga bisa ketika Abdullah bin Ammar pergi dipanggil oleh pemuda tersebut ah, coba sebentar tapi ada satu hal bahwasanya tidak pernah satu malam pun aku lewati kecuali hatiku ini aku bersihkan dari berbagai macam apa namanya uh, ketidakpuasan terhadap kaum muslimin. Jadi tidak ada dengkinya, irinya semuanya yang pernah menjahili dia dimaafkan habis setiap malam. Sehingga tidak ada iri dengkinya pada kaum muslimin, tidak ada pernah dendam tidak ada, jengkel tidak, yang berbuat dosa pun ke dia, yang berbuat jahil ke dia dia dia maafkan. Jadi bersih dia pada waktu malam hari, membersihkan dirinya. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, ini dia. Ini yang kami tidak sanggup. Ya? ini yang kami tidak sanggup. Kita ketika ada orang menjahili kita, seminggu tidak enggak, enggak enggak akan bisa dilupakan. Kadang-kadang tidak -kadang tidur. Ah. Ah. Ah, begitu. Padahal belum tentu juga dia salah. Mikian. Dan ini susah para Yekhoviddin. Ya. Ini amalan istimewa dia. makanya dikatakan dia penduduk surga, kata Rasulullah. Menghilangkan semua perasaan-perasaan tidak enak pada kaum muslimin yang lainnya. Ada masalah dengan tetangga misalnya. kan? Itu kan terkadang kepikiran dengan kita. Kepikiran. Aduh, gimana? Hahu, hahu. Nah, namun pemuda ini tidak. Makanya dia penduduk surga, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mudah, tidak mudah membersihkan hati seperti ini terhadap kaum muslimin yang lainnya. Apalagi kita makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan dengan dengan orang yang lain. Bisa saja orang yang bermak kita bermaksud buruk eh, bermaksud baik dianggap dianggap jelek. Mungkin antum pernah mendengar ataupun pernah terjadi pada diri antum ketika kita tidak memberi apa-apa ke orang lain dikatakan pelit. Ketika kita beri dikatakan apa? sok sosial itu dia. Jadi memang enggak ada yang bisa jadinya. Ketika kita ke masjid dibilang sok so alim. Ketika enggak ke masjid, masa orang muslim enggak ke masjid? Terus mau ngapain jadinya? Jadi para khawifinahumullahu wa iyyakum, ya. Orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini, ya, dia akan menyusahkan dirinya sendiri. Saya pernah punya tangga seperti itu. Tangga saya sebelah kiri. Dulu, enggak sekarang. Dulu, ketika kita mengantarkan makanan, alah cari perhatian. Begitu. Ketika kita tak peduli, dia katakan, apa pula tetangga ni? pernah peduli dengan tetangganya. Begitu. Ah demikian. Akhirnya susah. Dia susah sendiri. Ya, susah sendiri. Makanya para ekafidin, ashhallallahu alaihi kum, ketika kita ber Ketika kita berbuat baik ya sudah, mau orang nilai itu baik atau tidak itu terserah. Coba kata Rasulullah sallallahu al-imanu bidu wasittuna syu'bah. Keimanan itu sekitar eh 73 cabang ataupun dalam riwayat yang lain eh sittu salasu wasittuna syu'bah, 63. A'la kaulul la ilaha yang paling tinggi adalah ucapan La ilallah wa adnaah imaratul ada anithorik dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri ataupun gangguan dari jalan. Coba antum sedang jalan. Di, di tengah jalan itu ada kayu misalnya ataupun batu. Antum turun dari kereta, kemudian disingkirkan ke pinggir jalan. Orang yang menanggapi bisa macam-macam. Kak -macam. punya kerjaan, begitu. Apa iya pula batu di tengah jalan diurus-urus? Kalau orang yang enggak ikhlas dia akan marah, dia nggak akan melakukan itu lagi. Sudah kita baik-baik, malah dia masih bilang ada kerjaan, begitu. Misalnya di depan Antum ada jalan di rumah di depan di depan rumah Antum ataupun di jalan umum ada lubang. Kemudian Antum ambil pasir ataupun krikil atau untuk menutupi lubang tersebut, kan bagus ini, ya? Bagus apa tidak? Bagus. Namun tidak semua orang menanggapi bagus. Tidak semua orang tangki bagus. Apa itu cari perhatian supaya, supaya diangkat jadi lurah? Begitulah kira-kira untuk cari-cari cari-cari perhatian, cari nama supaya dibilang orang sosial. Allah ngaku aja lah akan begitu. Ini bisa merusak kita. Ya. Ketika kita tidak tidak peduli dengan itu, coba lobang de di depan rumahnya pun tidak mau diurus. Coba. Jadi mau apa? Makanya para yang kofidin, ya, makanya ya sudah. Yang antum anggap itu baik, lakukan saja. Mau ditanggapi baik atau buruk itu orang. Nah, demikian para yang kofidin, wa sallallahu iya'akum. Kemudian, talabul ilmi wa muwazafati ala durus, wa muwazafatu ala durus, wal hilak al-zikr wal muhadarah. Ilmu mengikuti kajian-kajian halaka-halaka zikr atau muhadarah, muhadarah, ceramah-ceramah. Jadi menghadiri majelis ilmu seperti ini itu merupakan cara-cara untuk apa namanya? untuk menghilangkan penyakit putur. Makanya Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya, kami berjumpa dengan Anda, kami lupa semua dengan dengan dunia-dunia ini. Namun ketika kami kembali kepada anak anak istri kami, kami lupa akhirat." Artinya kalau kami berjumpa dengan Anda, semangat agama kami, semangat ibadah kami, itu sangat meningkat. Berbeda ketika kami kembali kepada keluarga kami. Oh Makanya para Yafifuddin, menghadiri majlis-majlis ta'lim, ya, menghadiri majlis-majlis ta'lim, itu merupakan salah satu cara untuk menguatkan keiman kembali. Di samping bertemu ikhwan-ikhwan, ya, saling nasihat-menasihati, minimal saling memberi pengalaman dan lain-lainnya. Nah, ini bisa saling, saling apa namanya, jumpa saja itu sudah sudah sebagai peng, pengarat ukhuwah antara kaum muslimin. Jadi, salah satu yang dapat menghilangkan penyakit futur yaitu dengan uh, meningkatkan, uh, me, me, apa namanya, me, membersihkan hati, ya, meningkatkan kualitas keimanan dan menghilangkan penyakit futur yaitu dengan cara sering-sering menghadiri majelis-majelis. Majlis Taklim. Ya walaupun terkadang dia ketika Majlis Taklim dia ngantuk itu. Ya Alhamdulillah lah. Artinya daripada dia tidak hadir sama sekali. Kalau dia tidak hadir. Coba. Kalau Antum tidak hadir. Sebulan, dua bulan, tiga bulan. Pasti penampilan akan berubah. Penampilan akan berubah. Coba. Makanya kemarin kita sebutkan satu poin yaitu. Kalau sudah merasa segan ataupun risih berteman dengan orang soleh, ini merupakan tanda-tanda penyakit futur. Nah, demikianlah para Ekhafidin. Rahimahnya Allah wa Ayyakum. Saya kira itu sajalah kajian kita pada uh, malam hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya. Kita usahakan sekali kajian lagi selesai ini. Kulukulihat was taufilullahalaiwalakum malasamussalimin inna huwalakufra. Ya silakan. Hmm. Hmm. Kalau sekarang? Iya. Sesuatu yang ada di dalam Al Qur'an, ya sesuatu yang ada dalam Al Qur'an, itu sesuatu yang pasti ada atau tadinya ada. Kemudian tidak ada dan akan ada kembali, begitu. Oda. Seperti awmamalakat <tuh> aimanukum, yaitu para hamba saya. Pada zaman Rasulullah hamba saya itu ada. Sekarang bagaimana? Sekarang masih ada. Konon kabarnya masih ada di daerah Eritrea. Eritrea masih ada. Daerah Afrika. Jadi budak-budak hitam itu masih ada katanya ini masih katanya juga bagaimana kejelasannya juga nggak ngerti. Namun nanti akan ada karena nanti di akhir zaman akan terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kalau sudah terjadi dua blok antara muslimin kafir pasti akan ada yang namanya uh, budak perempuan hasil dari rampasan perang. Kalau sekarang antum mau nikah tak usah cari budak. Ahwat banyak. Ya tetap halal Ya Ya hmm. Ikhlas Termasuk ikhlas Seorang yang beramal mengharapkan pahala dari Allah, ini tidak berarti dia tidak ikhlas. Karena para sahabat banyak yang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah dulu lah ni ada amalan yudhikiluniljannah. Ya Rasulullah masuk, tunjukkan kepada aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Kata Rasulullah alaihi khabis siam, kamu berpuasa. Fa innaulamisalah, karena tidak ada yang menyamai puasa dan banyak hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini diajukan oleh para sahabat bagaimana cara masuk surga ya Rasulullah tunjukkan aku agar bisa masuk surga dan jauh dari api neraka begitu yang tidak yang tidak yang menyatakan hal dia ikhlas itu hanya orang-orang sufi di mana mereka mengatakan enggak apa aku masuk surga enggak apa aku masuk neraka tapi Allah itu ridho, enggak akan mungkin ya yeah. kita itu bagaimana kita beramal mengharapkan Pahala. Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak rido, tidak akan dapat pahala. Kalau Allah tidak rido, tidak akan dapat pahala. Makanya orang yang bersedekah namun dia ria, itu tidak akan ada pahalanya. Karena apa? Dia tidak rido. Allah tidak rido pada dia. Jadi keriduan Allah itu dengan cara memberi pahala. Demikian. Memberi surga. Itu merupakan bonus bagi orang-orang yang beramal. Hal jaza'ul ihtani ilal ihtan. Bukankah perbuatan baik tidak adalah perbuatan baik kecuali balasannya merupakan kebaikan juga. Lilladina ahsanul husna waziyadah dan orang-orang yang berbuat baik akan mendapat ganjaran kebaikan juga waziyadah dan tambahan. Tambahannya itu dalam sebuah tafsir dikatakan melihat Allah subhanahuwataala. Kemudian mengenai berinfak dia ingin agar rezekinya semakin mudah. Ya, itu merupakan janji Allah. Allah dinafikun amwal awam fisa billai kamasali habbatin ambatat sabah asanabilah fikulisumbulatimiatu habah orang-orang yang berinfak di dalamnya Allah seperti dia menanam satu butir bibit, ya, satu butir kemudian satu butir ini menumbuhkan tujuh batang, masing-masing batang akan menumbuhkan seratus butir. Itu kata Allah. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya maka rezekinya akan dilapangkan. Kalau antum mau rezeki dilapangkan berbakti sungguh-sungguh pada orang tua. Itu janji Allah. Itu merupakan janji Rasulullah SAW. Selama kita mengharapnya masih pada Allah. Misalnya, saya berinfak 10 ribu. Saya mengharapkan 10 ribu kali berapa itu? Kali, kali? 700. Jadi? 7 juta. 7 juta ya? Iya, 7 juta. Boleh, tapi hanya mengharapkan pada Allah. Jangan mengharapkan kepada orang yang dikasih. Saya memberi 10 ribu. Harapannya, tahu nanti besok dia kasih 20 ribu. Tidak boleh. Mengharapkan dari Allah boleh. Dan kita harus ketahui bahwasanya. Harapan uh, ataupun ganjaran dari Allah atau feedback ataupun apa namanya dan uh, balasan dari Allah itu tidak harus tunai. Terkadang ya, terkadang ada yang tunai, cash and carry kan begitu. Uh, ada yang berupa hal-hal yang lain, ya. Ada yang ada yang berkaitan dengan hal-hal yang lain. Di mana para ekofidin, alhamdulillah wa iyakum. Hal-hal lain itu berupa, apakah berupa kesehatan, apakah berupa kita e, dimudahkan usaha, urusan-urusan itu semakin mudah di semakin mudah kita rasakan, atau Allah mem, apa namanya, menyimpannya untuk kita nanti di hari akhirat. Jadi tidak begitu sepuluh ribu tiba-tiba jatuh dari langit 7 juta, nggak begitu. Tiba-tiba wadah -tiba bantal lah 7 juta. Ya, enggak begitu case-nya. Ya, demikian para ikhwadin. Dan itu pasti. Ya, dan itu pasti. Kita dapat sejuta. Balasannya berapa tuh? 700 juta. Dan begitu, ya. 700 juta itu balasannya. Dan itu minimal. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada yang yang dia kehendaki. Jadi lebih daripada 7 100, 100 kali lipat, itu lebih hanya saja, tidak harus cash ya. misalnya, kita naik berkendaraan, tabrakan buak, begitu ya. penumpang lain, mati kita sendiri tidak apa-apa hanya lecet-lecet sedikit. yang lain, yang pecah kepalanya yang tangannya patah, dan lain-lainnya kita, enggak atau kita naik kereta, begitu tabrak, truk pecah helm, kita belah dua Kepala? Bagus. Utuh. Coba kalau kepalanya geger. Udah. Hidup, hidup. Geger udah otaknya. Jadi orang agak senu begitu. Ya kurang amper. Bagaimana? Perobatannya sudah jutaan. Bagaimana kalau itu enggak ada askes? Bagaimana begitu? Nah, demikian para COVID. Jadi tidak harus dia berupa tunai. Atau berupa diselamatkan dari penyakit. Tangga-tangga kita sakit. Alhamdulillah keluarga kita gak sakit. Nah demikian ya. Jadi kita, oleh karena itu para Yekhovidin, dalam beramal, mengharapkan pahala dari Allah, itu dianjurkan. Makanya banyak hadis-hadis menyebutkan tentang fadilah-fadilah. Barang siapa yang begini amalannya, maka dia akan begini. Jadi jangan dikira yang namanya fadilah itu punya on tablik saja. Enggak. Oh, enggak boleh kita bicara fadilah fadilah amal. Kata tu penyambung tabligh. Enggak. Yang enggak boleh bicara fadilah amal dengan hadis doa evi tu, enggak boleh. Kalau dengan hadis sohih silahkan. So, hadis doa evi, terawih pada hari pertama ini, pada hari kedua ini, sampai hari tiga puluh ada catatannya semua. Itu harus yang tak tahu dari mana. Nah, demikian para ekofidin, Alhamdulillahiyakum. Silahkan. Ya. Jadi di antara di antara penyemangat seorang beramal adalah Tahu fadilahnya. Karena yang namanya manusia itu. Tidak mau dia bonus-bonus gitu saja. Sosial gitu. Tidak mau. Bahkan dalam masalah masalah akhirat. Makanya dia harus tahu. Beda orang yang berinfak. Dia tahu. Ya, dia fadilahnya begini. Dengan orang yang berinfak. Dia tidak tahu. Apa fadilahnya. Tentu yang tahu fadilahnya. Yang tahu keutamanya. Akan lebih bersemangat. Dalam melakukan ibadah tersebut. Dan tidak apa-apa. Dia boleh. Dia boleh mengharapkan fadilah tersebut. Nah, demikian. Contohnya. Uh, uh, masalah puasa syawal misalnya. Man soma Ramadan. Fa'atba'u sitamnya syawal. Faka'an nama soma dahra. Barang siapa yang puasa pada Ramadan. Lantas dia ikuti. Enam hari syawal. Maka dia seperti puasa satu tahun. Jadi. Puasa syawal itu menggenapkan puasanya seperti dia puasa satu tahun penuh. Beda orang, semangat orang melakukan puasa syawal. Dia tidak tahu fadilah tersebut dengan orang yang melakukan puasa syawal dia tahu. Wah, ini kalau tanggung sekali kan begitu. Tinggal puasa enam hari, sudah seperti satu bulan, satu tahun. Kan tanggung sekali, makanya dia berusaha. Walaupun di penghujung-penghujung syawal. Oh, begitu. Dihitungnya, kalau bisa jangan sampailah begitu. Dihitungnya. Karena tahu kan begitu, ah. Sayang sekali ditinggalkan. Puasa Arafah, diampuni dosa yang lalu, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Cuma satu hari dalam setahun. Bagi yang tidak tahu, alah, puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Tapi kalau yang tahu ya, sayang dengan puasa yang satu hari, diampuni dosa yang telah lalu, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Coba dengan demikian dia semakin semangat. Makanya bukan berarti kita enggak boleh bicara masalah Fadilah silahkan. Selama didasari hadis-hadis yang Sohe. Nah demikian. Jadi itu merupakan pemahaman orang supi dari 'gak apa apa aku masuk surga' asalkan Allah turido. Itu bermakna kosong. Gak akan mungkin orang apa namanya Allah turido kemudian masuk ke neraka. Kita aja, kita senang dengan anak kita. Orang anak yang paling kita cintai, tapi kita kebukin. Ada begitu. Nak ayah cinta kali nak ambil balok dua tiga, pok cinta kali lain nak. Ada begitu. Mana ada? Ada demikian. Karena azab di neraka itu bukan pendidikan. Ya. Itu bukan pendidikan. Itu siksaan. Beda kan guru ketika dia pukul anak muridnya supaya anak muridnya bisa lurus. Begitu. Tapi yang namanya neraka itu tidak ada supaya kita lurus. Tidak ada lurus lurus lagi sana. Itu memang siksaan betul. Lurus di situ sudah tidak laku. Begitulah. Ya Allah tobat, aku ampun, udah hurus nggak ada lagi cerita di situ. Nah demikian. Ya silakan. Ya, ya. Uh. Batasan hujan yang sampai menyusahkan. Ya, kalau Ibnu Hazm rahimahullah menyebutkan hujan. Selama dikatakan hujan ya hujan. Mau rintik-rintik, mau lebat. Yang penting hujan. Karena memang dalam hadis juga tidak disebutkan hujan rintik-rintik. Barang saya kalau hujan rintik-rintik boleh. Eh, enggak, enggak, enggak boleh. Tapi kalau lebat sekali. Ada orang nanya lebatnya macam mana? Yang di, diiring dengan angin? Atau yang lebat bagaimana? Ah, begitu lagi. Makanya Ibn Hazam ya lempang-lempang saja dia. Pokoknya hujan. Rintik-rintik pun masih bisa tembus. Hujan ya sudah boleh. Begitu. Ada ah, demikian ah ah iya kita punya uang zakat di saku sementara ada orang yang membutuhkan ke rumah sakit mau bayar kita mau bayar zakat begitu nggak punya uang lain ongkos pun nggak punya <tasaca> <tasaca> Kita mau mau bayar zakat, ongkos enggak ada. macam mana Ah, itulah artinya ya... Jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Oh, artinya apakah kita bayar uang zakat ah, begitu. Itu blek-blek ceritanya. Hanya ada uang zakat, uang lain enggak ada ini. Ya gimana? Nanti makan siangnya pakai uang apa kan gitu. Ya, artinya boleh enggak kita bayar zakat kepada orang ini gitu. Nah, sekarang para covid fikih yang dikatakan zakat itu kan ada 8 asnaf. Fakir, miskin, Ambil zakat, kemudian orang yang baru masuk Islam, apalagi fisya fisya orang yang putus perbekalan ya ibnu sabil, muallaf, ada 8. Kalau dia termasuk termasuk salah satu orang seperti yang membayar hutang, melunaskan hutang orang lain kalau dia termasuk yang termasuk yang 8 ini, ya silahkan boleh. Silahkan. Boleh diberi harta zakat tersebut. Hah? Ya, gimana? Hah? Ya, kalau dia memang membutuhkan hutang misalnya. Atau dia termasuk orang miskin. Atau yang lain-lain. Kadang-kadang begini. Orang itu nggak punya uang tunai tapi tanahnya lebar. Ada yang seperti itu. Kalau tanahnya dikalkulasikan di didominalkan miliar, tapi jualannya apa? Jual sate atau jual apa namanya uh, botot begitu? Nampaknya susah. Kalau ketika dia ketika dia dalam apa namanya membutuhkan, dia kepingin so, kalau bisa tanah ini nggak usah digugat-gugat jangan dirusak kalau bisa jadi ya cari cari zakat ah kan ini mengakal-ngakali namanya itu ya bawannya miskin aja pan tanahnya banyak lembunya tiga demikian ya silakan uang dipinjam kalau uang pinjaman kalau seandainya itu se Ustaz Utsaimin menyebutkan kalau seandainya yang yang meminjam itu e, uang yang kita pinjam kepada orang lain itu mudah untuk dibayar kembali, maka kita zakatkan. Namun kalau tidak, maka tidak perlu. Misalnya saya memberikan uang ke Helmi Satu m misalnya. Helmi ya, sanggup ngelolanya? Mimpi. Satu m Satu M itu berapa nolnya? Hah? Atau M itu berapa nolnya? Nah. Hah? 9? Iya? Iya, 1000 juta. dah. Kalau Helmi me, mudah membayarnya, ya mudah membayarnya, ya, maka saya keluarkan zakatnya. Tapi dia sendiri kepayahan. 1 M utangnya nyicilnya 10 ribu, 10 ribu. <laughs> <murna> <gaduh> Ini contoh misalnya. Maka enggak, enggak, enggak usah dibayar. Nah, demikian. Itu biasa umur hidup itu ya. <guluh> <guluh> <tuh> ya kita. Bukan uang dia lah yang punya. <tuh> kan bukan uang kita. Jangan anggap uang pinjaman itu uang kita. Enggak. Atau pinjam uang 2 juta kok punya orang. Kemudian... A Apakah antum membayarkan zakatnya gitu kira-kira? Enggak, itu bukan uang kita, itu uang hmm. dia. Ya. Kalau ya. masalah korban, ah. korban ah. itu kan kalau tampil tu tujuh orang. Tujuh orang maksudnya? Ya. ya. Uh. Terus dia jadinya rotan kan ada uh, dia berkorban satu untuk di dirinya dan keluarganya. Hmm. Hmm. Jadi kalau umatnya ada di sini ada satu simpulan lah. Ya. Yeah. Jadi mereka tuh korban itu lembu. Huh? Ah? Kotor royang ramirami. Gimana? Kita nggak bisa masuk ke selain ini. Mas ini tidak apa-apa. Kotor royang ramirami. Ya, satu lembu kan tadi kalau bicara tidur. Ah. Tidur banyak. Tapi ini seratus orang gitu. Ah kenapa? Dua ribu dua ribu satu satu ah. satu penduduk nah, gitu ya? Ya. Iya. Jadi, dari pertama. Heeh. Mm. Ya, maka? tapi kan dia punya korban. Masa? Rasulullah kan ada korban kan? Korban sendiri, iya. Al -Suloh al -Suloh al -Suloh ah, ma makanya itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena Rasul sudah korban untuk dia. Kemudian korban itu kan untuk yang mampu Yang Enggak kemampu enggak ngapain korban. Cukup tunggu saja di rumah dapat kupon. <laughs> apa di pasar paksa paksa? Oke. Ya jelasnya, apa namanya itu? Apa? Memaksakan diri. Untuk apa? Korban. Korban jelas bagi orang yang mampu. Bukan yang tidak mampu. Bukan yang penting kita apa namanya, e, beli lembu, kita sembelih harus korban. Enggak. Misalnya ini. Sudah, berapa? Kira saja berapa? Kan begitu. Ada 50 orang. Lembu berapa? 8 juta. Bagi. 50 orang. Kan begitu. Kan bisa dapat lembu. Atas disembelih. Ya seperti itu. Alimikian. Nah, karena pada demikian, karena para sahabat juga enggak pernah melakukan seperti ini. Para sahabat pun tidak pernah melakukan seperti ini. Kalau seandainya uh, bisa seperti itu, sahabat tentunya kan yang miskin-miskin itu ya, udah kita tetek-tekan gimana? 30 orang, kita beli lembu, unta, Sembleh, kurban, enggak. Karena kurban itu syariatnya pada yang pada yang mampu. Hmm. Bagi yang, tidak, bagi yang tidak mampu ya tidak ada syariatnya, tak usah dia berkorban. Kalau dikatakan bid'ah Allah, kalau dikatakan bid'ah Allah, sama seperti apa namanya antum punya uang, punya uang setengah juta, kontan di rumah ada 10 tahun 500 ribu keluarkan aja lah zakatnya 2,5% padahal nisabnya gak sampai haulnya juga gak ini kan apa menyalahi syariat begitu, menyalahi syariat ketentuan-ketentuannya nabi katakan ada nisabnya sekian juta, misalnya se sebesar 85 gram emas dan ketentuan yang kedua tahun. Kita sangin semangatnya, uang 20 ribu keluarkan zakatnya 2,5 persen. Itu pun dalam waktu 2 bulan. Nah, demikian. Iya, bisa jadi jatuhnya sedekah. Namun dikatakan bid'ah, Allah Allah. Kalau masalah bid'ahnya. Iya. Iya. Memajang kaligrafi di masjid tidak boleh. Ya, memajang kaligrafi di masjid tidak boleh. Pada umumnya kaligrafi yang ada di masjid itu Al-Quran. Dan pada umumnya, ya, dan pada umumnya kaligrafi itu pakai Al-Quran dan sulit dibaca juga. Dan kaligrafi kaligrafi itu fungsinya untuk menghias. Masa Al-Quran untuk menjadikan tuh hiasan mendingan antum taruh sendok di situ. Sudah. Jadi masjid itu apa namanya? Kaligrafi Quran tidak digunakan untuk hiasan. Kadang-kadang kan ada di satu di satu rumah, ruangan tamu kan, apa namanya? Ayat Kursi. Ayat Kursi untuk dihafal juga, enggak, untuk dibaca juga, enggak. Macam mana dibaca? Enggak bisa dibaca. Saking cantiknya itu tulisan, tulisan riqa atau tulisan sulus itu kan, Kadang-kadang wawinya di sini, alisnya di sini. Indah dia. Namanya kaligrafi. Indah. Jadi yang penting indahnya. Masa dibaca nggak bisa. Berarti untuk apa itu? Untuk hiasan. Antum saja wajah antum dibuat hiasan gimana? Gambar saya gitu kan. Taruh di depan pintu rumah. Begitu. Atau gambar zahid. Saya foto kan. Kalau di depan pintu rumah saya. Untuk apa ni? Untuk hiasan? Bisa marah begitu, tidak menghormati. Ini Al-Quran diturunkan untuk petunjuk orang, Petunjuk manusia, bukan untuk jadi hiasan-hiasan. Taruh lagi di masjid, begitu. Nanti lagi salat, baca deh. Ia kena bu dua, ia kena sahin. mustaqim. Ah begitu. Biasanya yang depan, inna salat tanhanil wal mungkar atau inna salat takkan al muminina kita mau kita. Untuk apa itu dipajangkan? Coba. Nah demikian. Ya, jadi pada umumnya. Pada umumnya yang namanya kaligrafi itu hiasan. Bukan untuk dibaca. Sudah. Kalaupun dikatakan untuk dibaca. Kemudian untuk dihafal. Ya setelah hafal ya dicoret. Kan begitu. Diganti yang lain. Jadi tidak akan mungkin. Kecuali untuk perhiasan. Dan menjadikan Al-Quran sebagai hiasan. Ini sama dengan penghinaan terhadap Al-Qur'an. Tapi ustaz di Arab Saudi begitu. Ya Arab Saudi biarin aja Arab Saudi. Apakah Arab Saudi itu dijadikan dalil akan kebenaran sesuatu? Tidak kan? Nah, demikian barikhadidinnallahu ayyakum. Apalagi Rasulullah menyatakan, "Ma umirtu bitasyyidil masjid." Aku tidak diperintahkan untuk menghias-hiasi masjid. Tidak diperintahkan untuk menghias-hiasi masjid. Terkadang kita masuk masjid lebih banyak kagumnya dibandingkan ibadahnya. Seharusnya kan solat, solatahit masjid ni enggak tengok dulu. Iu, begitu. Foto-foto di masjid, begitu. Jadi tempat rekreasi jadi masjid itu. Nah, demikian para ekofidin. Ya. Saham. Mengenai saham? Allahu akbar, saya enggak ngerti mengenai saham. Gimana sistemnya? Heeh. Uh. Heeh. Uh. Begitu. Kata, di situ aja buat satu kuari, saya jual lagi, Oh, enggak ngerti. Indeks saham. Indeks saham gabungan. Dan perusahaan itu kan ada di Iya. Bursa lah, busra, bursa saham lah ini. Oh. Oh. Gak ngerti saya itu kalau. Berarti spekulasi. Para spekulan nih istilahnya. Spekulan bursa saham, Allah a'lam. Lah. chatting pakai foto. Chatting dengan pakai foto. Sekarang foto antar ikon akhwat atau gimana? Hah? Perbenggak <laughs> lagi enggak pakai fotonya berbahaya apalagi pakai foto. Asalamualaikum aja, <laughs> aja berbahaya. Ya gitu ya. Asalamualaikum. Nanti akhwat nih, Waalaikumsalam, Bang. Lah. Bekasnya itu 3 bulan yang enggak selesai. <laughs> Apalagi pakai foto-foto. Apalagi foto yang sudah diedit kan? Foto yang sudah diedit di di wajah yang yang tadinya kasar di blur, itu ada filter blur namanya di di di di dihaluskan. Di, di, di Jerawatnya itu dihilangkan. Ya. Taruhkan ah macam-macam. Saya saja bisa orang hitam orang yang agak hitam saya putihkan dengan foto. Nah demikian. Apalagi kalau ambilnya dari samping mungkin. Nah, lain itu. Saya perhatikan sekarang model foto dari ambil dari samping. Pada depan gini ketahuan jeleknya. Gini. Nah, Nggak usahlah. Nah. Nggak boleh. Ayat Quran. Keh lagi bujangnya kat Ya. Ayat Quran jangan antum jadikan sebagai panggilan telepon antum masa ada orang manggil kulhu allah wa allahu tet ya alo ini kan menypelekan al-quran kadang-kadang lagi dibawa hp ke ke wc kulhu allah coba jangan jadikan al-quran itu sebagai hal-hal apa namanya hal-hal yang bisa meremehkannya Walaupun oh ini kan Ustaz supaya kita supaya orang tahu kita itu muslim. Kita harus menunjukkan kita muslim. Bukan situ masalahnya. Anu pakai jenggot saja sudah selesai. Pak yang aku pakai jilbab, sudah itu menunjukkan. Tidak usah pakai HP yang tuh. Walaupun dia pakai Levi's Ustaz, tapi tuh hp saya ringtone-nya kulullah wahad. Ya enggak laku lah. Kadang-kadang screen-nya nih, screensaver-nya ya, atau apa namanya? desktop-nya, layarnya itu kadang-kadang kalimat Allah. Bismillah. Udah masuk dalam misi. Begitu. Jadi gak usah. Jadi, tidak boleh pakai ringtone Al-Quran. Mendingan ringtone antum. tas Suara burung, suara kucing, suara kambing. Be oh, ada orang. <guluh> Daripada Al-Quran, itu bisa menghinakan. Al-Quran diturunkan bukan untuk jadikan panggilan telpon. Tuh. Bukan dijadikan untuk panggilan telepon. Bagaimana kalau azan sama azan disariatkan bukan untuk manggil telepon. Hayalas sholat itu kan untuk manggil sholat. Kalau soalnya kalau dia dihapus hayalah aktif begitu kan? Ayo nelfon itu kan bukan azan. Jadi jangan jadikan syiar Islam itu apa namanya uh, untuk uh, untuk hal-hal yang bukan fungsinya. Kecuali bel misalnya. Antum bel. Assalamualaikum. Ada bel. Bunyinya assalamualaikum. Ini kan fungsinya sama. Namun bukan berarti ketika antum masuk, gak pakai assalamualaikum lagi. Tuh, tadi udah kan? Bel tuh kan ada assalamualaikum. Enggak. Antum tak baca assalamualaikum. Demikian. Tapi kan fungsinya sama. Nah demikian. Masa Al-Quran antum jadikan ringtone? Jadikan apa namanya? Untuk hal-hal yang tidak semestinya demikian. Ya. Hah? Alarm. Iya. Azan subuh. Antum pas tepatkan pas azan subuh. Pas azan, pas waktu. Silahkan. Kan ada software itu untuk HP atau untuk untuk untuk apa? Untuk komputer. Setiap masuk waktu azan, masuk waktu dia azan. Itu boleh, memang itu fungsinya. Adzan memang fungsinya untuk memberitahu supaya masuk waktu. Hmm. Tapi kalau adzan untuk mengingatkan antum masuk kerja? Nah, itu kan enggak. Jadi, letakkan dia sesuai dengan fungsinya. Jadi, bukan berarti teknologi itu enggak boleh. Kita boleh ya gunakan teknologi untuk memudahkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, demikian. Ah, uh, adzan. Untuk bangunkan. Alah, pakai yang lain aja. <laughs> Kenapa kok Azan? hei bangun, hei bangun, kan bisa. Atau yang lain lah, kring begitu. Nanti ada antum Azan, karena biasanya molor kan gitu. Azan masih, hayal solah kok. Masih Elvah lah. Bukan Allah wakbar Allah wakbar dah nggak ingat lagi sudah. Eh uh, apa namanya? Qur'an lah yang baca. Heeh. Sama Kayak apa? Heeh. Kita sama uh, baca bacaan dia, maknanya kita pasti lakukan. Ya, kalau kita dengar? Iya. Iya, sama. Heeh. Sama, walaupun kaset yang membaca. Ta terus. Ini kan lah Pak Khofidin, udah terlalu banyak nih pertanyaan antum. Eh, ada pengumuman nih. Kullu qouli hadza warahmatullahi wabarakatuh